ウワウマウマウマウマウマウ a ウマウマウ u ウマウマウマウマウマウマウマウマウマウマウマウマウ a ウマウマウママウマウマウマウマウマウマウマウマウマウママウマウマウマウマウ a ウマウマウ u ウマウマウ a ウマウ a ウマウママウマウマウマウマウマウマウマウ Hunna untuk mereka wanita Anta a n t u m a artinya kamu Anta untuk lelaki satu a n t u m a untuk lelaki dua a n t u m untuk kalian lelaki Anti a n t u m a artinya kamu Anti untuk wanita satu Antumah untuk wanita dua a n t u m a untuk kalian wanita Anak artinya saya Nahnuk a m i semua Cukup itu saja d o m i r dan artinya